ashhadu alla ilaha illallah qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa wa antum muslimun fa ina asdaqal hadisi kitabullah fakhiral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin wa yakum min muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib ingkang kula hormati alhamdulillah yang pertama dan paling utama marilah kita senantiasa menjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahuwataala dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin para jamaah yang saya muliakan di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang memberikan kita hidayah untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah bersabar dalam kita mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena buah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mereka beramal soleh ketika di dunia Adalah Ketenangan Kebahagiaan yang hakiki ketika nanti di Sebaliknya Balasan yang jelek Bagi orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Yang mereka meninggalkan Kewajiban-kewajiban Justru melanggar perintah-perintah Allah justru menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala adalah kesengsaraan yang abadi di akhirat kelak. Maka masing-masing sesuai dengan apa yang diupayakan ketika di dunia. Maka alhamdulillah di kesempatan mulia ini Allah masih membimbing kita untuk menempuh Jalan-jalan ketaatan Menempuh jalan sirotul mustaqim Yang menyampaikan kepada Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Para jamaah yang saya muliakan Ibadah di masa-masa Penuh dengan Cobaan penuh dengan fitnah Ini Pahalanya sangat besar Sampai-sampai Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam menyebutkan Al ibadatu fil haraj kahijrotin ilayya. Ibadah di masa-masa haraj, di masa-masa penuh fitnah, di masa-masa yang penuh dengan apa? kelalaian ya. Penuh dengan yang namanya kerusuhan-kerusuhan, itu pahalanya seperti apa? kahijrotin ilayya. Seperti berhijrah kepada nabi ya. Kira-kira besar apa tidak pahalanya para jemaah? ya sangat besar bahkan tidak ada diraih sekarang yang lami hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Nabi ketika di Madinah sana ya tapi Rasul mengatakan ibadah di masa-masa haru masa penuh kerusuhan banyak fitnah itu pahalanya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kutaman besar Para jamaah yang saya muliakan, kita melanjutkan dari apa yang kemarin kita kaji bersama terkait dengan lima perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya, para jamaah? Ada yang masih ingat? Di antaranya adalah apa? Asamu As wotoah perintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa pemerintah kaum muslimin yang berikutnya apa jihad ya berjihad fi sabir jihad yang sesuai dengan syari' i. ya dan juga hijrah ya pembahas terkait dengan perintah hijrah kemarin sampai situ para jemaah ya. Terkait dengan hijrah. Sekarang perintah yang berikutnya. Ya, perintah yang kelima. Itu perintah untuk al-jama'ah. Perintah Allah dan juga perintah Rasulnya. Adalah perintah untuk jama'ah. Untuk menepati yang namanya jama'ah. Untuk senantiasa bersama jamaah. Sebelum kita membahas apa itu jamaah, ya, dan bagaimana ketentuan jamaah, bukan jamaah solat, nih, ya, Pak. Ini jamaah dalam pembahasan terkait prinsip, ya, prinsip-prinsip dalam beragama. Kalau jamaah terkait solat, ya, itu pembahasan fikih, yang itu hukumnya wajib bagi, ya. Orang laki-laki untuk sholat berjamaah. Baik, sebelum membahas terkait jamaah, ya di sana banyak orang-orang yang salah memahami, salah memahami terkait dengan yang namanya kebenaran. Ketika mendengar hadis-hadis terkait jamaah, mereka langsung mengatakan bahwasanya yang benar itu ketika diikuti banyak orang, ya. Ketika sebuah pemikiran, sebuah amalan banyak yang ikut, itu pasti apa? Benar, ya. Nek bahasane, kalau panjenengan niko ngumumi masyarakat, ya, ngumumi wong singakeh niko nih. Tapi dalam Al-Quran, ya, sekian banyak dalil, bahwasannya ukuran sebuah kebenaran itu Bukan dengan banyak atau sedikit, ya. Ini nanti nyambung dengan perintah untuk menepati jamaah kaum muslimin. Baik. Di antara dalil, bahwasannya banyak atau sedikit bukanlah ukuran sebuah kebenaran, ya. Ataupun yang namanya banyak itu bukan ukuran sebuah kebenaran. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al Qur'an dalam surat Al An'am ayat yang ke 116. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al An'am ayat 116. Wa intuti aqsar manfil ardi layudilukang sabillilah. Kalau katakan seandainya engkau wahyu Muhammad mengikuti Kebanyakan dari manusia di bumi ini ya layyudzi lukkan samilillah Nisaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan fi sabilillah Jadi bukan ukuran banyak itu pasti apa? Pasti benar ya. Sebagaimana laqatan di sini bahkan seandainya engkau Muhammad ya mengikuti kebanyakan dari apa? yang namanya manusia keinginan manusia ya niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan fisabilillah Dalam ayat yang lainnya Allah juga katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke satu ayat yang pertama ya ini sengaja saya bawakan dalil-dalil ya sengaja saya perpanjang bahasan sebelum masuk pembahasan apa itu jamaah supaya kita sebagai kaum muslimin punya prinsip yang jelas bahwasanya al-haq kebenaran itu bukan diukur dengan banyak atau sedikit ya ketika banyak orang yang ikut ya maka bukan dikatakan itu benar secara secara mutlak ya. sebaliknya ketika sedikit yang ikut bukan dikatakan sal salah-salah secara mutlak atau sebaliknya Nah. Ya. Baik. Allah katakan dalam surat tadi Ar-Ra'd ayat yang pertama Alif Lam Ra Tilka ayatul kitab wal ladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsarun nas la yu'minun. Nah ya. Pada penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala walakinna aktsarun nas la yu'minun akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak beriman ya. Yang iman sedikit atau banyak para jemaah? Sedikit. Yang benar yang sedikit apa yang banyak? Yang banyak atau sedikit, Pak? Iya, yang sedikit. Sebab yang banyak itu enggak beriman. Allah katakan walakinna aktsarona nasila yu'minun. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak apa? Beriman. Ya. Tambah lagi para jemaah sudah ngantuk. Hujan-hujan <girly> ini enaknya ngopi sambil makan mendoa, gitu, Pak. <girly> Tapi panjenengan meluangkan waktu hujan-hujan mendatangi majelis ilmu ya, maka mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan kita, ya. Terlebih ketika sebuah amalan tadi ya dirasa berat, ya, maka Rasul mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah yang namanya pahala itu sesuai dengan apa kesulitan ya untuk menempuh jalan tadi ya mungkin kalau terang dekat enak pak ya ini semisal jauh harus naik motor harus pakai mantel hujan ya tayyib masyaallah Allah masih berikan kita hati yang memiliki semangat untuk beribadah ya maka mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan kita. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an ayat yang lainnya dalam surat Yusuf ayat 103 ya. ayat 103 Allah katakan wa ma aktsarun nasi walau harastabil mukminin ya wa ma aktsarun katakan dan kebanyakan manusia mereka tidak beriman ya sekali lagi Kebanyakan manusia pak tidak beriman, ya. Walaupun kamu sangat menginginkan mereka beriman. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, arhamunaz uh, di umatihi. Manusia yang paling cinta kepada siapa? Kepada umatnya. Bahkan melebihi cintanya orang tua kita kepada kita. Loh, kok bisa? Ya sangat jelas. Kalau orang tua kita itu menjaga kita ataupun orang tua menjaga putranya itu dari kekurangan-kekurangan apa? dunia. Ngene apa? nggih. Panjenengan itu perhatian sama anak dari sisi apa? Kebanyakan dunia, ya. Anak saya nanti sakit, nggih nah ya, dikasih makan yang bergizi. Anak saya mbok nanti nangis dikasih mainan. Gitu, Pak, ya. Anak saya supaya jadi orang sukses, saya modali usaha. Anak saya supaya jadi pejabat saya sekolahkan sekolah tinggi. gimana pun. Gila? Tapi Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Itu lebih cinta daripada apa? Orang tua kita. Kalau orang tua kita menjaga kita dari api dunia. Ya, melindungi kita. Tapi Nabi SAW melindungi kita. Ya, dari yang namanya apa? Api di akhirat. Beliau cinta kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan. Kecuali telah ditunjukkan oleh beliau jalan-jalannya, tidak ada satupun. Ya, pasti beliau sudah menunjukkan jalannya. Tidak ada satupun kejelekan kecuali sudah beliau apa? Larang. Ya, beliau tahan supaya umatnya apa? Jangan mengikutinya. Kalau mengatakan dalam Al Qur'an dalam surat Al Hasyir, wama ataqumur asulufahhudu. Apa saja yang datang dari Rasul? Ambil, ikuti. Karena itu pasti membawa apa? Kebaikan dunia akhirat. Wama nahakum an hufantahu dan apa saja yang dirangka Allah Rasul maka berhenti. Ya. Jangan menerjang. Ya. Rasul melarang ini. Ya, kamu jangan apa? Melanggar. Sebagaimana kalau kamu disuruh oleh Rasul sliwasalam untuk mengamalkan ini, kamu ikuti. Karena itu perintah Allah juga. Ya. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu nabi. Paling ingin ya supaya manusia itu mendapatkan apa hidayah ya paling semangat supaya manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana? Tapi kebanyakan manusia tidak beriman ya sangat sedikit yang beriman kepada Nabi Sulewasalam ya baik dalil yang lainnya ya. Dalil terkait dengan apa? Yang namanya ukuran sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran itu Bukan diukur dengan banyaknya manusia yang mengikuti Sering kita bacakan Hadis tentang apa? Tentang eh, pengikut para nabi Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas Beliau menceritakan Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Urithu alaihi umam Suatu ketika pernah dinampakkan kepada saya umat-umat. Ya, faro'aitun nabiyya wa ma'hu ma rohid. Saya melihat ada seorang nabi, ya, yang pengikutnya kurang dari sepuluh. Ya, nabi ini pak, nabi punya pengikut tapi tidak uh, lebih dari sepuluh orang, kurang dari sepuluh orang. One nabiya wa ma'hu rojul warojulan, dan saya melihat ada seorang nabi yang hanya punya pengikut satu atau dua pak, ya, dua orang saja. One nabiya wa leisama alhu ahad, dan saya juga melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bayangkan pak, nabi kok nggak punya pak pengikut, kira-kira yang salah siapa pak? yang salah itu nabinya enggak bisa berdakwah. Kemudian tidak bisa mengajak umat kepada apa? ai apa yang dibawa nabi tadi atau umat yang selamat? Ya, umatnya. Artinya kebanyakan manusia itu apa? kufur kepada Allah, tidak beriman kepada nabi, ya. Buktinya ada di sana nabi-nabi yang apa? tidak punya pengikut, ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalam hadis Sebagaimana hadis yang lenyip Tentang Islam Islam itu muncul Pertama kali dalam keadaan Asing ya. Dan nanti akan kembali asing Di akhir zaman Ketika kebanyakan manusia Meninggalkan syariat Islam ya. Jadi Nekulopan jenangan ngamalakan Islam Katos dene Islam Yang dihamalakan Kanjeng Nabi Nabi Muhammad Kemudian dianggap asing ya. Panjenangan ampun Allah, Ampun merasa bersedih Jangan merasa bersedih hati Jangan merasa apa Panjenengan itu eh, Merasa apa namanya Terpukul ya. Sakit hati Merasa terkucilkan di sebuah masyarakat Jangan merasa seperti itu Tapi harus merasa apa Semakin yakin Ternyata orang yang membawa Islam sebagaimana Islam yang dicontohkan Nabi nanti di akhir zaman dianggap asing. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal pertama kali mendakwahkan Islam ya, dianggap aneh di tengah-tengah kaum Quraisy ketika itu. Di tengah kaum Quraisy yang kebanyakan mereka menyembah berhala. Kebanyakan mereka menyembah kepada pohon, kepada batu. Datang Islam Rasul mengajak beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Meninggalkan sesembahan patung-patung mereka Adat kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu Sudah Dianggap sebagai orang asing Bahkan tidak segan-segan Dianggap sebagai apa? Majnun Orang gila Kalau panjenengan sih tidak sampai pak ya, ya. Rasul sedang berdakwah di pasar Ya Rasul mengatakan aslimu tuflihu. Perislamah kalian kalian akan akan apa namanya beruntung, akan selamat, ya. Mengajak kepada tauhid Rasul di pasar jalan terus di belakangnya pamannya. Pamannya yang bernama Abu Lahab. Terus ketika Rasul sudah eh, Berdakwah, dibilang majnun, ya, sahir, ini orang gila, tukang sihir. Dakwah lagi diikuti pamannya lah yang lainnya. Abu Jahal ya menyampaikan seperti itu. Terus beliau berdakwah. Tapi beliau sallallahu selam alaihi bersabar. Selama 13 tahun beliau berdakwah ya di negeri di kampung halaman sendiri. Di ya. Kemudian Rasul mengatakan fatubalul huraba. Dan beruntung mereka orang-orang yang dianggap apa asing, ya. Ini sebuah hadis yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang mengamalkan Islam, bahkan Islam itu sendiri dianggap sesuatu yang asing, ya. Ada sebuah ucapan yang bagus diucapkan oleh seorang Tabiin Fudail bin Iyad, Rahimahullah dulunya beliau seorang merampok jalanan ya kemudian bertobat kemudian belajar ilmu agama menjadi seorang ulama namanya Fudail bin Iyad ya rahimahullah Beliau mengatakan saya pernah cerita di majelis ini ya beliau punya anak yang bernama Ali meninggal ketika sedang sholat. ya ketika itu yang mengimami ayahnya itu Fudel. Ternyata putranya ini di belakang, ya ikut bersama para jamaah. Putranya ini terkenal sebagai seorang anak, ya seorang yang paling tersentuh hatinya kepada Al-Qur'an. Ya, kenapa bisa tersentuh pada jamaah? Ya, karena hatinya masih bersih, hatinya sangat lembut untuk menerima apa ayat-ayat Allah. Itu sifatnya orang mu'min. Ya, Panjenengan juga harus berlatih supaya hatinya itu apa, lembut. Ya ketika mendengar ayat-ayat Allah membaca lantunan Al-Quran ya itu hatinya ternyuh sebagaimana dahulu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu beliau tidak pernah mau menjadi imam ya artinya sangat berat kenapa orang yang paling lembut hatinya kalau baca Al Quran bagaimana langsung nangis ya, nangis baca Quran sampai-sampai ketika itu Rasulullah SAW sedang sakit parah Ya meminta kepada sahabat Abu Bakar untuk mengimami. Dikatakan Abu Bakar itu seorang yang paling apa? Lembut hatinya. Ya, dia tidaklah membaca baca Quran kecuali pasti menangis. Ya, dahulu uh, Fudel ini punya anak, ya, yang seperti itu hatinya sangat lembut ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Suatu ketika beliau ikut jamaah dengan ayahnya, kemudian meninggal ketika sedang sholat. Ya. Saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini keutamaan Beliau mengatakan Yang mengatakan Alimam Fudail bin Iyad La tastauhish Turuqal huda Likillati ahliha Janganlah engkau Menganggap jelek jalan-jalan kebenaran Karena sedikit orang yang ikut kebenaran tadi Ya Orang yang ngaji sedikit Ya Orang yang mengamalkan sedikit, ya. kamu jangan apa mangap jelek, walatah ter, bika ya. strotil halikin, dan janganlah engkau ya, terperdaya ya, oleh banyaknya orang-orang yang binasa. Ya. Jangan kamu merasa apa mangap jelek ketika yang eh, mengikuti ajaran tadi apa sedikit. Ya jangan pula kamu terperdaya ya. tertipu dengan banyak orang yang binasa dikarenakan mereka mengikuti jalan-jalan kesesatan jalan-jalan ya. yang namanya kemungkaran akhirnya apa? ujung-ujungnya kepada neraka ya. sampai Allah mengatakan wa شَيْكِ الرَّسُولُ مِمْبَدِّ مَا تَبَيَّنُ الْهُدَ وَيَتَّ بِهَرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ Wanuslihi jahanam wasaat masir. Allah mengatakan bagi orang-orang yang mereka menentang perintahnya Rasul. Rasul mengatakan A, dia menyelisihi Perkara tadi. Barang siapa yang menentang Rasul saw setelah jelas petunjuk kepada mereka, kemudian tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Bagaimana? Nuwalihi mantawala maka kami akan sesatkan orang tadi, palingkan orang tadi ke mana dia berpaling ya. Kemudian dimasukkan ke dalam jahanam ya. Karena tidak mengikuti ya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara ucapan yang lainnya, ucapannya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi Ash-Shafi'i. Ya. Beliau dikenal sebagai uh, ulama dari kalangan Syafi'iyah yang banyak menulis kitab-kitab. Ya. Namanya Imam Nawawi. Ya. Namanya Yahya bin Sharaf an Nawawi as Syafi'i. Beliau mengatakan: Walayah tarul insanu bikastra fa'ilin lihade al-ladhi nuhina anhu. Mimman la yura'i hadhil adab Beliau mengatakan Hendaknya seorang manusia itu Tidak terperdaya Dengan banyaknya orang-orang Yang melakukan perkara-perkara yang Terlarang ya. Ini yang ngawang siapa para jamaah? Imam Nawawi Imam Nawawi termasuk Dari Madhab Syafi'i ya. Ini diambil pelajarannya para jamaah Beliau mengatakan Hendaknya seorang itu ya jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang terlarang. Ya, ada beberapa orang mengamalkan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Ya. Entah acara-acaranya dan sebagainya. Banyak sekali yang ikut. Ya, terus, sementara itu dilarang dalam syariat. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak sekali yang ikut. Ya, ketika tidak ikut, ya orang kepenak. Nekungih. Aku rapen, orang penak. melu ya mungkin dari orang umum. Ibu ngomong orang teman, orang temen. Ya, banyak orangnya ikut dia nggak mau ikut. Ya. Katanya mana, Imam Nawawi beliau mengatakan, ya, jangan kamu terperdaya, tertipu dengan banyaknya orang mengerjakan sebuah amalan yang dilarang. Ibu ya, nggak boleh kamu apa? malah tertipu dengan banyaknya orang yang melaksanakan, ya. Miman la yoroihadil adam itu orang-orang yang tidak punya adab, ya, adab kepada Nabi, ya, dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Baik, ini terkait dengan apa? Banyaknya eh, ayat dan juga hadis yang menyebutkan tentang apa? Tentang <tuh> ukuran sebuah kebenaran itu bukan dari banyaknya ya, bukan semata-mata banyak kemudian dianggap sebagai apa? kebenaran. Lalu di sini ya dikatakan oleh Syekh rahimahullah terkait dengan hadis yang disebutkan oleh sahabat Al Haris Al ashari radhiyallahu anhu di antara perintahnya itu apa? Al-Jamaah. Supaya kita sebagai kaum muslimin menepati, mengikuti yang namanya apa? Al-Jamaah. Ya. Disebutkan dalam hadis tentang al-jamaah ini. Hadis-hadis yang sangat banyak. Ya. Terkait dengan uh, jamaah. Di antaranya hadis tentang apa? Iftirakul ummah. Hadis tentang perpecahan umat Islam ya ataupun umat-umat sebelum umat Islam ya. Hadisnya disebutkan uh, dalam Sahih uh, Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Diceritakan di sana, ala inna man qablakum minan ahlil kitab iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah wasanya umat dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Ahlul kitab terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummata asungguhnya umat ini sataftariqu ala 370 wasaba'in Sungguh umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 ya. Dikatakan para ulama 73 golongan itu adalah Ya, pembesar-pembesar kelompok tadi. Ya, belum di sana cabang-cabang apa dari kelompok-kelompok tadi. Dikatakan 73 itu adalah apa? Yang pentolan-pentolannya. Ya, di bawahnya sangat banyak. Beliau mengatakan, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinta <takers> niwasabu na finar 72 golongan mereka apa? Di neraka. Wahidatun fil jannah. Sementara satu golongan di mana di surga. Rasul mengatakan wahyil jamaah. Mereka adalah siapa jamaah. Ya, nanti diterangkan apa itu jamaah. Paham sini para jamaah ya. Ya, jadi yang masuk surga siapa jamaah. Ya, jamaah. Ini satu hadis. Hadis yang lainnya hadis disebutkan dalam kitab Uh, hasa apa namanya atirmidi At dikatakan hadis yang Hasan disebutkan di sana alaikum bil jamah ah, wa iya furqata fa inna syaitona maal wahid wahhu wahhu minas na ini abad man arada bihabubatil jannah fal yel zamata dikatakan alaikum bil jamah ah. Wajib atas kalian kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan siapa? Jamaah, ya. Namun jangan salah paham para jamaah ya. Tegirlahnya nanti kita eh, menganjurkan supaya ikut jamaah jamaah. Ya. Ada jamaah apa pak? Jamaah tablik, ya. Ada jamaah islamiyah, jamaah ansoru tauhid, jamaah jamaah yang lainnya. Oh, tidak. Ya. Tapi makna jamaah yang syar'i bukan jamaah-jamaah yang dibikin oleh apa kelompok-kelompok ya. jamaatul muslimin apa namanya pak jamus gitu ya sampai punya motor sendiri motornya jamus ya. ada pak ya di Kaligondang ada pak? Gak ada insyaallah pak ya. Ada lagi tadi jamaat atau tablik ya, yang mereka berkeliling dunia ya, berkeliling ke E, apa namanya masjid-masjid yeah. dan seterusnya yeah. dari jamaah-jamaah yang ada bukan seperti itu nanti diterangkan di sini berpegang kalian dengan al-jamaah wa iya kumal furqoh tinggalkan oleh kalian sifat kelompokan firqoh-firqoh kelompok-kelompok tertentu ya yeah. faina syaiton nama al-wahid syaiton itu bersama orang yang sendirian Ya yeah. Ini juga terdapat pelajaran Para jamaah. Kalau orang itu senangnya beribadahnya sendiri tidak pernah mau belajar bersama, ya tidak mau apa berjamaah. Biasanya bagaimana terseret oleh seton, ya, ya, enggak semangat ibadah, melem melenceng, menyimpang dari jalan yang benar, ya, karena dia apa bersama seton, ya, dikatakan oleh orang Arab, ya. Inna madibu yakulu al, al Yang namanya serigala itu biasa memangsa, ya, memakan kambing yang sendirian, ya, kambing yang sendirian biasanya dimakan oleh serigala. Tapi tetap bersama siapa? Bersama jamaah. Baik. Wahhuah mal isnein abad. Setan itu kalau ada dua orang agak takut, ya, karena Ada dua orang. Man <lumat> aroda bihabu bihabu bihi aljannah falyalzam jamaah maka barang siapa menginginkan bagian tengah dalam surga dimasukkan surga tapi di bagian tengah maka bagaimana maka hendaknya dia berpegang teguh dengan apa jamaah ya man sarrahu <tuhu> hasanatuhu Wasaat sa'at sayi'atuhu fadzalikul mu'min ya maka barang siapa yang merasa senang belum melakukan amalan kebaikan dia merasa susah hatinya ya ketika apa berbuat maksiat kepada Allah ketahuilah dia orang yang mukmin ya. kalau panjenengan kau senang beramal kebaikan ya tapi merasa apa hatinya takut hatinya kaku ya hatinya apa susah ketika berbuat maksiat ya ketahuilah dia orang yang masih apa? mukmin ya. Tapi kalau ada orang suruh berbuat kebaikan hatinya merasa gerah. Hatinya merasa susah. Sebaliknya kalau dia berbuat maksiat apa? Hatinya merasa tenang. Oh ini yang seperti ini yang saya demen gitu ya. Yang saya suka seperti ini nih. Ya maksiat. Ini sebaliknya bukan orang mukmin. Kalau orang itu masih punya iman mukmin tadi, sifatnya kata Nabi ya seorang yang ketika melakukan amal ketaatan dia senang hatinya akan sholat tidak merasa apa berat ya sebagaimana ciri orang munafik ya wa inda komu ila sholati komu kusala orang munafik itu kalau disuruh berdiri untuk sholat dengan apa malas-malesan ya merasa berat ketika melakukan ketaatan kepada Allah ya tapi kalau orang mu'min ya berbeda Ketika mendengar ketaatan kepada Allah, dia merasa apa? Merasa senang. Sebaliknya ketika dia akan berbuat maksiat. ya Ketika di sebuah tempat yang banyak maksiatnya, dia merasa apa? Susah, ya tidak nyaman. Maka kata Nabi, Itulah yang namanya apa? Orang mu'min. Hadis ini ya, berbicara terkait dengan prinsip supaya seorang menepati al-jamaah. Bahkan barang yang ingin mendapatkan bagian tengah dalam surga Maka hendaknya bersama apa? Al-jamaah Ingat, bukan jamaah-jamaah yang diadakan oleh kelompok-kelompok yang ada Tadi, jamaah ini, jamaah itu, jamaah ini Yang masing-masing punya apa? Punya pemikiran sendiri-sendiri Bukan Dalam hadis yang lainnya Masih terkait dengan jamaah Hadis disayahkan oleh asy Ash'al al-Bani Nabi s.a.w. pernah bersabda Sataku nubak dihana tunwahanat. Bahawa saya nanti sepeninggalku, ya, akan ada huru hara, akan ada huru hara yang terus menerus, ya, keributan, kekacauan di mana mana. Ya. Faman roai tumuhu farikal jamaati. Ya. Maka jika diantara kalian melihat orang yang mencabelah aljamaah, ya, ada orang yang apa? Senang untuk memecah belah jamaah kaum Muslimin, memprovokasi kaum Muslimin ya, untuk berpecah belah. Ayuri do ayu fari ko ummati Muhammad. Atau dia ingin memecah belah ya persatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kainan mangkana siapapun dia ya fak ya maka perangi dia. Ya. Di antaranya siapa? Orang-orang khawarij. Orang-orang ya, khawarij orang-orang munafikin juga seperti itu. Maka diperintahkan untuk diperangi. Ya, tentunya kalau masalah perang, ya, masalah jihad ini harus sesuai dengan tuntunan syariat, ya, sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pemerintah kaum Muslimin dengan persenjataan yang lengkap, ya. dengan kekuatan yang mumpuni dari kaum Muslimin tidak sendiri-sendiri. Eh, Fa'inna ya dAllah, fa'inna ya dAllahi ma'al Jama'ati, sesungguhnya tangan Allah Subhanahu Wa Taala bersama jamaah. Fa'inna syaitona ma'aman farokh al Jama'atak yarakadu. Adapun syaiton itu akan apa? Bersama orang-orang yang mencabelah al Jamaah. Ya. Syaiton itu bersama orang yang mencabelah Jamaah kaum Muslimin. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala Bersama dengan orang-orang yang apa? Berada di atas al-jamaah. ya Ini hadis yang menjelaskan terkait dengan apa? Kutamaan yang namanya al-jamaah. Dan supaya kita berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Hadis yang lainnya. Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu fal yasbir alihi. Barang siapa yang melihat. Ya. Sesuatu yang tidak disukai dari penguasanya, maka bersabar. Kalau kita melihat penguasa kita Ya mungkin dirasa tidak adil, mungkin dirasa mengedepankan urusan pribadinya saja, sabar <tuh> ya. <tuh> Fa innahum man jama'ata sibron, maka barang siapa yang dia ya memecah belah jamaah kaum muslimin sejengkal saja, ya, sibron. Famata kemudian dia mati, ilmata maytata jahiliyah. Kecuali dia mati dalam keadaan meninggal, ya, dalam keadaan seperti meninggalnya orang jahiliyah. Ya. Jadi sangat dihormati yang namanya apa? Penguasa kaum muslimin dalam Islam. Dikarenakan ketika di sana ada orang-orang yang memberontak, memecah belah jamaah ah kaum muslimin yang terjadi adalah apa? kerusakan ya. Yang terjadi adalah kerusuhan di mana-mana ya. Ketika ada di sana pemberontak-pemberontak nggih. -pemberontak. Ya. Walaupun ketika di sana seorang melihat adanya apa? kemungkaran yang terjadi ya pada penguasanya. Maka hendaknya apa? dinasihati. Ya dinasihati kepada orang-orang yang punya kompeten untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Kemudian juga apa? diadakan upaya-upaya yang lainnya dengan mereka memperbaiki diri-diri mereka, rakyatnya memperbaiki keadaan masing-masing, ya. Karena yang namanya pemerintah, pemimpin itu biasanya apa? tidak jauh dari yang dipimpin. Ya. Ketika sebuah masyarakat jelek <tuh> introspeksi diri, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wan wali ba'd dholimiina ba'd bi ma kaanu yaktsibun kami akan jadikan pemimpin ya sebagian mereka orang-orang zalim -orang ya memimpin orang-orang selainnya apa sebabnya dikarenakan sebab apa yang mereka usahakan perbuatan mereka sendiri ya, bisa jadi ketika sebuah negeri dipimpin oleh orang yang zalim ya yang merugikan kaum muslimin semisal ini bisa jadi dikarenakan dosa rakyatnya, ya. Maka banyak pertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Di samping tadi ada upaya wahana nasihat, ya nasihat dengan cara yang diajarkan dalam Islam, ya. Dengan cara sembunyi-sembunyi nasihat dengan orang-orang yang punya punya kompeten di sana, ya punya apa nama bisa menemui penguasa kita diberikan nasihat nasihat seperti itu. Bukan dengan cara apa mencaci maki, mencelah penguasa kaum Muslimin. Bukan dengan cara apa mengolok-olok, menjatuhkan, ya kehormatan pemerintah kaum Muslimin. Bukan dengan cara seperti itu. Ya, tapi dengan cara-cara yang dituntukkan secara syar'i. Dan tidak lupa para jamaah yang saya muliakan diantara bentuk upaya, ya ketaatan kita kepada pemerintah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendoakan pemerintah kita ya. Ini yang mungkin banyak ya dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka ingin negaranya menjadi negara yang tenang, menjadi negara yang aman, negara yang makmur, sementara tidak pernah ya mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ya. Tidak pernah menyempatkan sedikit pun berdoa untuk siapa? Untuk pemerintahnya. Ya. Yang dipilihkan doanya Ya Allah berikan saya uang yang banyak Ya Allah semoga keluarga saya sehat semuanya Ya Allah tahun depan semoga saya bisa beli mobil Terus seperti itu Tidak pernah terbetik sama dia Pak Ya ya Allah berikanlah ya Kepada penguasa saya Penguasa negeri ini Menjadi orang-orang yang soleh Menjadi orang-orang yang bisa menjalankan amanah menjadikan mereka memiliki teman-teman duduk yang baik yang membimbing mengarahkan kepada kebaikan. Ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman ya dan seterusnya. Apa panjenengan pernah seperti ini, orang jemaah? Ya. Jarang, Pak ya. ya. <laughs> Belum lagi kebanyakan justru apa? mencela pemerintah. Pemerintah diganti baik. Ya, presidennya ganti baik. Ya, ya kalau diganti lebih baik, lebih jelek bagaimana? Karena gitu. Ya, tidak disyukur tapi di seperti itu diantar. Kalau ada penyimpangan, ada eh, apa namanya? penyelewengan dan sebagainya, maka dinasehati, ya. Kemudian tadi dengan kita juga introspeksi diri sebagai rakyat, ya. Jangan-jangan itu -jangan dosa rakyat Kemudian dengan mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita, ya itu diantara apa namanya nasihat para ulama, ya yang itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini terkait dengan e, jamaah, tapi belum selesai para jamaah ya. ya, baru dalil, ya itu pun masih banyak. Ya, Insya di pertemuan akan datang kita bahas apa itu, ya siapa mereka yang namanya apa al jamaah. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.